pengusaha demo terbesar di Kota Monosonggra. Cembang dia di depan angga semuanya. Siapa dia? Kalau bukan Desi. Bapak masih bersa